Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Himbauan ini disampaikan sehubungan dengan penundaan kehamilan di masa COVID-19 Kepada masyarakat dihimbau untuk menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 Selama masa pandemi, pelayanan kami tetap bisa dilakukan dengan membuat perjanjian dahulu Dengan petugas kesehatan ataupun bidan-bidan praktik terdekat Bagi akseptor suntik yang ingin melakukan suntik ulangan, bisa menghubungi petugas kesehatan ataupun bidan-bidan praktek terdekat dengan membuat perjanjian sebelumnya. Jika tidak memungkinkan, untuk melakukan suntik ulangan, dapat menggunakan pil KB atau condok. Bagi akseptor IUD, Implant, MOP atau MOW, tidak perlu kontrol jika tidak ada keluhan. Apabila ada keluhan, akan menghubungi petugas kesehatan atau bidan terdekat dengan membuat perjanjian terlebih dahulu bagi pasangan usia subur yang ingin mendapatkan konseling atau KE dapat menghubungi penyuluh KB petugas lapangan KB atau konseling langsung melalui Facebook PppKS Semarak Banten atau menghubungi via WhatsApp di nomor 08 9507861 ingat Jaga jarak dengan orang lain di masa pandemi korona. Dan jaga jarak kehamilan. Informasi ini disampaikan oleh Tim Gugus Tugas Perwakilan BKKBN Provinsi Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.